Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumidi nama ba'd InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali Pelajaran At-Tasrif Melanjutkan Membaca kitab Awnul Bari Fi Tashili Tashrifil Istilahi Karya Abu Hudayfa Ahmad Hafizahullah Pada pembahasan yang pertama Dijelaskan tentang Definisi At-Tashrif At-Tashrif Kata At-tasrif secara bahasa mananya adalah at-taghyir, pengubahan. Adapun secara istilah apa? Abu Mujahid tasrif Iya, secara makna ya. Coba Apa mana tasrif Muhammad Agung Nah kita ulangi ya Atasrif secara istilah Menurut Ulama bahasa Mananya adalah tahwilul asliil wahid ilah amfilatin muhtalifatin limaanin maksudatin la tasulu ilabihah pengubahan satu asal kata ke bentuk kata lain yang beraneka ragam tujuannya untuk mendapatkan makna yang diinginkan dan makna tersebut tidak akan bisa diraih. Kecuali dengan melakukan pengubahan bentuk kata Bisa dipahami? Jadi tasrif ya secara ringkas Artinya adalah pengubahan satu asal kata Satu asal kata diubah ke bentuk kata yang lain Tujuannya untuk mendapatkan makna yang diinginkan dan makna tersebut tidak akan bisa diraih kecuali dengan melakukan pengubahan kata tersebut Paham ya? Contohnya, para ulama berbeda pendapat tentang asal kata Ada yang mengatakan fi'il madi, ada yang mengatakan masdar Contoh, kita ambil saja yang berpendapat bahwa asal dari kata itu adalah fi'il madi kita lihat contoh di sini nasorok nasorok ini sebagai asal kata nasorok kemudian dibentuk kepada bentuk yang lain menjadi yan suruk nasorok yan suruk asalnya nasorok bentuknya dirubah menjadi yan suruk kalau nasorok artinya telah menolong kata kerja lampau dirubah maknanya Menjadi kata kerja akan atau sedang. Yang suruh. ya Berubah gak bentuknya? Berubah. Asalnya nasoro menjadi yang suruh. Ketika bentuknya dirubah, maka maknanya ikut berubah juga. <tuh> Kemudian nasoro kita ingin rubah lagi ke masdar. Menjadi nasrun atau nasron. Yang asalnya maknanya Telah menolong Ketika dirubah Ke bentuk masdar Maka maknanya menjadi Pertolongan Tentu jadi sini, Jadi kesimpulannya Tasrif adalah pengubahan asal Kata Ke bentuk kata yang lain Tujuannya untuk Mendapatkan makna yang lain Dan makna tersebut Tidak bisa diraih kecuali dengan melakukan perubahan bentuk asal kata. Ya. Kita contohkan lagi Atas rif Bu Muhammad, Anak-anak Perhatikan ya Kita meroja dulu Atas rif Definisinya apa? Coba dibaca Abu Kasah Coba dibaca Singtarik Coba Abu Darda Singtarik Ya. Tasrib adalah pengubahan Satu asal kata Ke bentuk kata yang lain Yang beraneka ragam Untuk mendapatkan makna yang diinginkan Makna yang kita inginkan Tidak mungkin didapat Kecuali kalau sudah melakukan pengubahan bentuk Kata tersebut, perhatikan ya, nasorok ini merupakan kata asal, ya, merupakan kata asal nasorok. Kata asal ini kita rubah bentuknya menjadi yang suruk. Yang mana nasorok asalnya katanya telah menolong. Ketika bentuknya kita Rubah menjadi fiil mudare Yang suruh makna Maka maknanya ikut berubah menjadi Akan menolong Atau sedang menorong Ketika kita rubah lagi ke masdar Maka maknanya juga berubah Jadi pengubahan Asal kata Ke bentuk kata yang lain Untuk mendapatkan makna Yang berbeda Maka disebut ini namanya adalah Atasrif at Pahamnya di sini? Paham belum? Paham ya? Dan ilmu yang menjelaskan cara pengubahan kata tersebut disebut ilmu tasrif atau ilmu sorof. Paham ya? Kalau uh, tasrif sendiri artinya adalah pengubahan, tetapi kalau ilmu tasrif atau ilmu sorof artinya ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mengubah kata tersebut. Paham sini ya? Paham sini. <tuh> Dibuka halaman ke delapan. Coba dibaca mudarna ini menarik sorena. Kata dalam bahasa Arab. Kata Dah, perhatikan ya. Disebutkan bahwasanya kata dalam bahasa Arab mayoritasnya terdiri dari tiga huruf. Ya, kata dalam bahasa Arab itu kebanyakan terdiri dari tiga huruf. Disebut tiga huruf asal. Tiga huruf tersebut adalah asal tiga huruf asal. Contohnya seperti tadi. Na so ro, kemudian do ro ba, kemudian Kataba Ya, mayoritas bahasa Arab itu tersusun dari tiga huruf, Dibuangin tiga kata, tiga huruf ya. Maka para ulama ahli bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membuat timbangan yang disebut Wazan. Apa fungsi wazan untuk menimbang kata yang lain? Wazan tersebut adalah timbangan, fungsinya untuk menimbang kata yang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kata tersebut tambahan diharokati atau disukun. Kamu ya. Maka dipilihlah timbangan tersebut dengan menggunakan tiga huruf apa huruf fa ain lam ya di sini alfa yang ini huruf fa ini al ain ini alam al ya huruf lam Am. kenapa kita tidak sebut faala tetapi kita katakan bahwa Para ulama ahli bahasa Arab Membuat timbangan Dipilihlah tiga huruf Fa, Ain, Lam Kenapa kita tidak katakan Fa'ala Karena Fa'ala itu salah satu dari Wazan Ya, Fa'ala itu salah satu dari Wazan, makanya kita sebut Huruf Fa, Huruf Ain, Huruf Lam Ini disebut Al-Wazan Disebut timbangan untuk menimbang kata yang lain. Selanjutnya ditentukanlah yang sejajar dengan fa disebut fa kalimat. Coba, budara baca lagi. Ya, pernikan fa. A'in lam Disebut wazan Kemudian kata doroba Disebut Disebut apa kemarin? Duh, ah? Al mauzun Atau, atau yang Ditimbang Doroba ini adalah Kata yang ditimbang Mana yang menimbangnya? Duh. Nah ini Paham ya? Ini yang menimbangnya Maka Disebutkan tadi bahwa huruf yang sejajar dengan fa disebut fa kalimah Nah Do ro, Ada berapa huruf? Tiga Yang pertama Dod Ro ba Huruf dod ini disebut fa al kalimah Fa kata Ro huruf ro disebut Ain kata atau Ainul Kalimah. Ba disebut Lam al kalimah atau lam kata. Paham sini ya? Dibaca lagi ingat Udara Harokat mauzun, Iya, perhatikan. Harakat mauzun harus disamakan dengan wazannya. Apabila wazannya fa'ala maka ini harus daraba. Paham ya? yang namanya mauzun harus sama dengan wazan. Terus baca lagi. Tujuan Iya. Tujuan dibuatnya wazan untuk mengetahui mana huruf asli mana yang tambahan. Perhatikan kalau doroba ada kata kataba. Kataba. Maka kita timbang dengan ini Ya Kita timbang dengan ini Tafnya fathah Kemudian ta'nya fathabahnya di fathah Maka semuanya ini huruf asli atau tambahan? Asli. asli Nah sekarang ada kata yang lain Kata yang lain Nah Ya ribu Ya ribu Kita timbang Sinkron enggak? Tidak Berarti ada yang tambahan apa tambahannya? Iya berarti ini beda timbangan Paham ya? Paham sini? Terus satu lagi Iya Kunci pentasrifan adalah Memegang huruf asal Memegang huruf asalnya Yaitu apa? Asal kata Fi'il Fi'il Madi Terus lagi Hal ini akan mudah dikenali Mana huruf tambahan Dan mana huruf asli Contohnya kita pegang Kita pegang huruf asal Dorobak Wazannya apa? Fa'ala. Kemudian ada begini, yadribu. Berarti dia bukan wazan fa'ala. Ya. Kemudian ada lagi. Dorbun. Maka bukan wazan fa'ala. Ini fungsi wazan untuk e, mengetahui yang ditimbang. Am ya, Insyaallah. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang baru at-tasrif. Dibaca. Ist istilahi dulu baca istilahi. Apaan di atas ya? Enggak apa-apa. Terus, Nah, perhatikan ya At-tasrif Tasrif Itu terbagi menjadi dua Yang pertama istilahi Dan luwawi Tasrif istilahi Maknanya adalah Tahwilu sigotifi lil madi Ila sigotil mudare Wal masdar isim fail isim maf'ul Amr wasmeizaman Wal makan wasmil alah Tasrif istilahi mananya adalah pengubahan bentuk, pengubahan bentuk fiil madi menjadi bentuk mudorek, masdar, isim fa'il, isim maful, amar, isim zaman, makan dan isim alat. Ini makna dari tasrif istilahi fiil mudorek. Uh, Afan Fi'il madi Dirubah menjadi Mudarek atau dirubah Menjadi masdar dan seterusnya Ini disebut tasrib is Tilahi Contoh ya Nanti juga disebutkan ya Contohnya jadi gak usah disebut dulu Yang kedua Tasrib lugawi Tasrib lugawi adalah Tahwi lu sigoti Min siagil fi'li wal ismi bihasabi fa'ilaha minad dhoma binad dhomair. Tasrif lugawi adalah pengubahan bentuk-bentuk fi'il dan isim sesuai dengan fa'ilnya yang berupa domir Adapun tasrif lugawi insyaallah kita tidak bahas di sini. Karena tasrif lugawi ini nanti insyaallah pada jilid yang kedua. Jilid pertama hanya membahas tasrif ism istilahi Bagaimana Fi'il Madi dirubah ke mudore Kemudian masdar Isim fail, isim maful Dan seterusnya Tasrib istilahi Dari pengertian di atas Bisa disimpulkan bahwa Dalam tasrib istilahi Akan dibahas 10 sigoh Akan dibahas 10 Bentuk perubahan di sini sebutkan fil madi mudore masdar isim fa'il isim maf'ul dan seterusnya. Bisa dibaca ya. Nah sekarang coba kita buka halaman sepuluh. Halaman sepuluh diperhatikan. Diperhatikan ya. Wazan, nama wazan, misal dan arti. Yang pertama fa'ala. Fa'ala yaf'ilu fa'lan Fa'ilun maf'ulun if'al Lataf'al Maf'ilun maf'ilun mif'alun Coba dibaca dulu barang-barang 3 kali ya Sekali lagi, 2 kali lagi Coba siapa yang bisa? Abu Yasir Ulangi lagi lagi. Perhatikan isim Zaman isim makannya La taf'il maf'ilun maf'ilun mif Alun Sekali lagi coba Fa'ala Terus, maaf, Mif, iya, nanti dilancarkan lagi ya. Siapa yang mau nyoba? Wih, apa belum? Awidan apa belum? Ajan? Abu Mojaid? lagi uh. Mif alun ya perhatikan ya fa'ala yafiilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il latafiil maf'ilun maf'ilun mif alun perhatikan fa'ala fa'ala adalah fi'lul madi fi'il madi fi'il madi artinya kata kerja lampau. Misal contohnya wazannya daraba artinya telah memukul. Yafilu, yafilu adalah alfi'lul mudhari' fi'il mudhari'. Kata kerja yang artinya sekarang atau akan. Misal contohnya yaribu sedang atau akan memukul fa'ala yaifilu fa'lan fa'lan adalah masdar masdar apa artinya nama perbuatan nama perbuatan contohnya dorban pukulan pukulan fa'ilun fa'ilun adalah ismul fa'il isim fa'il contoh Doribun Pemukul atau yang memukul Yang memukul Maf'ulun isim maf'ul isim maf'ul Kalau bahasa Indonesia Objek sasaran Contohnya madrubun Yang dipukul If'al Fi'lul amr If'al adalah fi'l amr Kata kerja, perintah Oh iya, if'il Kata kerja, perintah Contohnya, idrib, pukullah. La taf'il fi'lun nahi La taf'il fi'il, larangan Larangan Contohnya, la tadrib, jangan kamu pukul Maf'ilun, isim zaman, keterangan, waktu Contohnya, madribun, waktu memukul Maf'ilun ismul makan Keterangan tempat Contohnya Madribun, tempat memukul Yang terakhir adalah Mif'alun ismul alah Alat untuk melakukan sesuatu Contohnya Mid'robun, alat untuk memukul Maka perubahan dari Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun ma'p'ulun if'il la ta'fil Maqilun, maqilum, maqalun. Ini disebut tasrih istilahi. Kamu di sini ya, insya Allah. Ya, jadi PR-nya besok dihafal, dihafal faalayat ilu fa sama dorobayat ribu. Ya, kita jumpa seperti ini. Subhana kalumastaklubatu billahi.